Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiye'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'am bi ihsanin ila yamiddin Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat Ikhwadi wa akhwati fi Para pemirsa rojatifi dan para pendengar Radio Roja Dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Terus menjaga Kita Dalam kebaikan Alhamdulillah Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa Bertemu kembali Dalam kajian ilmiah Tentang Kaedah-kaedah fikih Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Ilmu yang bermanfaat Mudah-mudahan Allah menjadikan kita Bermanfaat dengan ilmu tersebut Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita Ilmu Dan amal yang baik Para jemaah sekalian Ikhwati wa akhwati fillah Alhamdulillahiyakum. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kaedah ketujuh, ya, dari kaedah-kaedah yang lain. Bisa dilihat di halaman 227. Al Jawaz al Shar'i yunafid dhaman yang artinya, sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, maka itu meniadakan kewajiban untuk mengganti. Sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, maka apabila ada konsekuensi kerusakan atau kehilangan, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti sama sekali. Kenapa demikian? Karena ketika syariat membolehkan sesuatu, yang syariat ini bersumber dari Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, maka secara tidak langsung ya syariat membolehkan konsekuensi dari pembolehan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengetahui Ketika mensyariatkan sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa konsekuensinya Dan sangat tidak bijaksana Apabila Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan sesuatu Kemudian mewajibkan Mengganti Kerusakan Atau kehilangan Dari konsekuensi pembolehannya Ya, tidak sangat tidak bijaksana. Ya, misalnya saya katakan, ya kalau orang ya, ini kalau kita terapkan ke manusia, kalau ada seseorang mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, silahkan merusak mainanmu. Kemudian anaknya benar-benar merusak mainannya. Setelah itu orang tua memukul anaknya. Dengan mengatakan, "Ayo, kalau tidak kamu ganti, maka aku akan memukuli kamu terus-menerus." Ini suatu tindakan yang sangat tidak sangat tidak bijaksana. Karena apa? Karena dia tadi membolehkan anaknya untuk merusak mainannya. Setelah dirusak kenapa? Dipukuli. Bukankah itu konsekuensi Dari perintahnya tadi Ya Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala walillahil mathalul a'la Allah lebih dari itu Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mensyariatkan sesuatu Allah tahu konsekuensinya Allah maha mengetahui Segala sesuatu Allah maha bijaksana Ya Dan hal ini juga apabila ya diwajibkan untuk menanggung akibatnya ya hal ini tidak selaras dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha rahim ya Allah Subhanahu Wa Taala dan yang maha pengasih dan yang maha penyayang menyayangi hambanya kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan sesuatu kemudian membebani hambanya untuk menanggung ya konsekuensi dari Pembolehan itu Maka Ini sangat tidak selaras Dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha Ar-Rahim Yang maha Pengasih lagi maha penyayang <tuh> Intinya ya, Apabila syariat Membolehkan sesuatu Maka apabila ada Kerusakan Atau kehilangan Yang diakibatkan oleh pembolehan tersebut Maka tidak ada Kewajiban harus mengganti. Tidak ada kewajiban harus mengganti. <tuh> Contoh dari kaidah ini ya sangat banyak sekali ya. Disebutkan di sini di halaman 229. <tuh> Kalau ada seseorang yang membuat sumur di tanahnya sendiri, ya dia beli tanah kemudian dia membuat sumur, boleh tidak membuat sumur? dibolehkan oleh syariat. Dan dia sudah berusaha untuk memberikan pagar ya untuk sumur tersebut. Ya. Sehingga ya orang tidak terjatuh di sana. Tapi qadarullah wa masyiafal. Ada anak yang bermain Bermain di tanah orang ini. Tidak ada yang mengawasinya. Dan anak tersebut iseng. Lihat sumur. Qadarullah wa masya'afa'al. Anak tersebut terjatuh dan mati. Pada kasus seperti ini. ya Kita bisa menerapkan kaedah ini. Al Aljawazus syari'i. Yunafid dhaman. Apabila syariat. Sudah membolehkan sesuatu Maka itu menafikan Penggantian Maka itu menafikan Kewajiban untuk mengganti Ya Sehingga orang ini tidak bersalah Dikatakan tidak bersalah sama sekali ya Yang punya tanah Yang salah anaknya Dan ketika anaknya mati Maka yang punya tanah Dan sudah Membuat sumur tersebut Ya tidak ada kewajiban untuk membayar diat sama sekali ya karena kaidah ini aljawazus syar'i yunafi'd dhaman ya bahwa ketika syariat membolehkan sesuatu maka konsekuensinya syariat meniadakan kewajiban untuk mengganti apabila ada kerusakan atau kehilangan berbeda kasusnya Apabila orang tersebut membuat sumurnya di jalan umum, ya. Membuat sumur di jalan umum, ya. Kemudian ada orang terjatuh di situ. Maka orang tersebut yang membuat sumur di jalan umum, ya, diwajibkan untuk membayar diat. Diwajibkan untuk membayar diat. Kenapa? Ya, Karena syariat tidak membolehkan yang seperti ini. Syariat tidak membolehkan yang seperti ini. Maka dia harus mendapatkan hukuman dari tindakannya yang melanggar melanggar syariat. Contohnya lagi di sini, apabila ada yang menyewa mobil atau menyewa motor atau menyewa kendaraan yang lainnya. Kemudian dia menggunakannya secara wajar. Dia gunakan secara wajar. Misalnya ya. Dia sewa truk. Dia gunakan untuk mengangkut beban. Yang wajar untuk truk. Qadarullah wa masya'afa'al. Ya. Bannya meletus. Padahal bebannya wajar. Ya. Misalnya ya. Dikasih beban 1 ton <tuh> Yang wajar truk Membawa beban 1 ton Ternyata Rodanya tidak mampu Untuk menahan beban tersebut <tuh> Siapa Yang wajib untuk menggantinya Yang wajib untuk menggantinya adalah Pemilik truk tersebut Kenapa demikian Karena penyewa tidak melakukan kesalahan di sini. Penyewa dibolehkan oleh syariat untuk menggunakan tret dengan penggunaan yang wajar. Maka konsekuensi yang berupa kerusakan, ya, tidak ditanggung oleh dia. Dia tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Maka penyewa berhak untuk meminta kepada eh, yang punya. Mobil truk tersebut untuk mengganti ban yang uh, meletus tadi <tuh> berbeda kasusnya apabila penggunanya tidak wajar ya ini beda lagi seseorang yang menyewa sesuatu kemudian digunakan secara tidak wajar maka di sini ada pelanggaran syariat. Syariat tidak membolehkan yang seperti ini. Misalnya ya ada orang dia nyarter mobil, misalnya mobil keluarga, ya misalnya mobil Innova. Kemudian mobil Innova tersebut misalnya digunakan untuk mengangkut semen. Dipenuhi mobil Innova tersebut dengan dengan semen. Akhirnya apa? Shock backernya rusak atau misalnya seperti kejadian tadi bannya sampai meletus maka di sini yang wajib mengganti adalah penyewanya walaupun dia mengatakan saya itu sudah menyewa kenapa karena dia tidak berhak untuk memperlakukan barang sewaan seperti itu ini perlakuan yang tidak tidak wajar ya makanya ketika syariat tidak membolehkan maka apabila ada kerusakan ada kehilangan maka yang menanggung adalah pelakunya. Yang menanggung adalah orang yang berbuat kezaliman tersebut, ya. Contohnya lagi, ya. Misalnya ada seorang hakim. Dia memutuskan untuk memotong tangan seorang pencuri. Dan dipotonglah tangan pencuri itu karena sudah memenuhi syarat, buktinya kuat, mencapai nisabnya, mencapai batas tertentu, syarat-syaratnya terpenuhi, orang yang dicuri ya tidak mengafkannya, misalnya, maka ketika orang tersebut akhirnya meninggal, mati setelah dipotong tangannya. Dan memotongnya dengan cara yang wajar ya Sesuai dengan prosedur Maka hakim Tidak menanggung Diat sama sekali Hakim tidak Menanggung atau bertanggung jawab Atas kematiannya sama sekali Kenapa demikian? Karena syariat Membolehkan hakim Untuk memutuskan pemotongan tangan Syariat Membolehkan hakim untuk memutuskan pemotongan tangan. Dan ketika syariat sudah membolehkan hal itu, ya, maka syariat tidak membebani seseorang yang melakukannya untuk menanggung kerusakan yang terjadi setelahnya. Ya, karena syariat tahu apa yang menjadi konsekuensi dari pembolehan itu. Sama dengan kasus lain, ya, ketika hakim memutuskan untuk memberikan hukuman cambukan kepada seorang peminum khamr. Seorang peminum khamr di dalam Islam ya ada hukuman khususnya yaitu cambukan <coughs> sebanyak 40 kali. Ada orang sudah balik <coughs> umur misalnya 15 tahun tertangkap minum khamr dan diangkat kasusnya sampai ke hakim. Akhirnya hakim ya tidak punya keputusan lain kecuali ya mencambuknya 40 kali. Qadarullah dicambukkan yang ke-30 padahal cambukannya cambukan yang wajar ya. Orang ini mati. Tidak ada diet bagi hakim yang memutuskan demikian. Hakim tidak punya tanggung jawab untuk mengganti kerusakan ini. Walaupun berupa hilangnya nyawa Atau misalnya setelah dicambuk 35 kali orang tersebut lumpuh Orang tersebut lumpuh Atau misalnya ya penglihatannya hilang tiba-tiba Karena mungkin ada saraf yang terkena cambukan tersebut Saraf yang sampai kepada matanya Matanya hilang tapi karena cembukan yang wajar, maka kerusakan atau kehilangan ya fungsi penglihatan yang seperti ini karena Cambukan yang diperbolehkan oleh syariat, ya seperti ini tidak mendatangkan kewajiban bagi seseorang untuk menggantinya, ya misalnya tidak wajib ya seorang hakim misalnya membayar diet atau yang nyambuk ya tidak diwajibkan membayar diet di sini karena dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh oleh syariat ya syariat membolehkan eh, hukum tersebut sehingga konsekuensi dari hukum tersebut diperbolehkan juga oleh syariat syariat memaafkannya apabila ada konsekuensi yang yang seperti ini Contoh lain misalnya, seorang dokter yang memang ahli dalam bidang kedokteran. Kemudian dia melakukan operasi. Operasi misalnya, operasi potong tangan. Kenapa dipotong tangannya? Karena misalnya di tangan tersebut ada penyakit yang kalau tangan tidak diamputasi, maka penyakitnya akan semakin menyebar kebagian tubuh yang lainnya Akhirnya Dokter yang sudah ahli Memutuskan untuk Memotong tangan orang ini Dia melakukan Operasi pemotongan tangan sesuai dengan prosedur Tidak ada kesalahan sedikit pun Di tangan dokter ini Qadarullah wa masya'afa'al Setelah Usaha dokter untuk menyelamatkan orang ini dengan memotong tangannya Ternyata orang ini malah Tidak mampu menahan efek Dari operasi itu Matilah dia Apakah dokter diwajibkan untuk Menanggung risiko yang terjadi Kita katakan tidak Walaupun tidak ada tanda tangan Walaupun tidak ada tanda tangan Bahwa Keluarga pasien ya Atau pasien sendiri Mau menanggung apapun konsekuensi yang terjadi Walaupun tidak ada tanda tangan seperti ini Di dalam Islam sudah ada kaedah yang seperti ini Sudah ada hukum Bahwa seorang dokter yang ahli Dan dia melakukan prosedur operasi secara baik ya Tidak ada kesalahan di situ Maka ketika pasiennya ternyata malah eh, Menerima efek yang buruk Maka dokter tidak menanggung efek tersebut. Misalnya mati, maka tidak ada kewajiban bagi dokter untuk membayar diah karena kematian pasiennya. Namun alhamdulillah di zaman ini ya, di zaman ini ya karena kehati-hatian, maka ya, ada prosedur untuk menandatangani ya, operasi, ya, menandatangani menanda persetujuan operasi bahawa nanti apabila ada resiko-resiko yang terjadi bukan karena kesalahan dokter maka pasien atau keluarga pasien sudah rela dengan resiko tersebut. Ya, dari sisi syariat ya ini sudah lama disebutkan oleh para ulama ya bahwa al jawaz syar'i yunafid dhaman ya ketika syariat sudah membolehkan sesuatu maka konsekuensi dari sesuatu tersebut Dinafikan oleh syariat Maksudnya tidak ada Beban tanggung jawab untuk Menggantinya apabila Terjadi kerusakan Atau kehilangan <tuh> Contohnya lagi ya, Apabila Ada seseorang Menggunakan fasilitas umum Dan penggunaannya wajar Qadarullah wa masy'a fa'al, fasilitas umum tersebut rusak. Seperti misalnya yang ketika di masjid seseorang di masjid, masjid termasuk fasilitas umum. Dia membuka keran dengan baik mau wudu dia. Dibukalah keran dengan baik. Qadarullah wa masy'a fa'al, keran tersebut malah rusak. Ya. Keran tersebut malah rusak Kemudian dia melapor Ke marbot masjid Maka marbot masjid Tidak berhak menuntut dia untuk menggantinya Marbot masjid tidak berhak untuk menuntut dia Untuk menggantinya Kenapa demikian? Karena orang tersebut tidak bersalah Dia melakukan apa yang diperbolehkan oleh syariat Maka apabila ada kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat tersebut dia tidak punya tanggung jawab untuk menggantinya. Ustadz apa? Apakah tidak boleh menggantinya, Ustadz? Kalau dia punya keinginan untuk menggantinya sendiri bagaimana? Ya tidak masalah. Itu kebaikan bagi dia. Ya, ini amal, ya kebaikan bagi bagi dia tidak ada masalah. Tapi tidak ada kewajiban bagi dia untuk menggantinya, misalnya mainan anak, ya ada misalnya kadang-kadang eh, di fasilitas umum, ya di lapangan, kadang-kadang ada eh, mainan anak-anak, ya ada selorotan, ada yang eh, ayunan, ya apabila ada orang menggunakan ayunan itu dengan baik, ya tidak digunakan secara tidak wajar, ya dia menggunakannya dengan penggunaan yang wajar. Kodarullah wa Mashaaafal rusak di tengah-tengah penggunaan tersebut, maka penjaga taman tersebut, ya, penjaga fasum tersebut tidak berhak untuk meminta, ya, meminta ganti rugi kepada penggunanya. Kenapa demikian? Kerana pengguna tersebut melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, menggunakan fasum fasilitas umum secara wajar dibolehkan tidak? Dibolehkan. Apabila ada konsekuensi kerusakan dari pembolehan ini, maka tanggung jawab bukan di tangan orang yang menggunakan fasilitas umum secara wajar tersebut. Karena kaidah ini, Aljawazus syar'i yunafid dhaman. Ya, bahwa apabila syariat sudah membolehkan sesuatu, maka syariat tidak mewajibkan kepada seseorang yang melakukan Sesuatu tersebut Untuk menggantinya <tuh> Contohnya lagi misalnya ya Ada fasilitas umum Misalnya Maktabah Atau perpustakaan umum Di perpustakaan tersebut ada lampu Misalnya di meja Ada lampunya Dia gunakan lampu tersebut Dia Nyalakan Untuk membaca Buku yang ada di depannya Ketika dia nyalakan, qadarullah wa masyaallah, fa alat lampunya mati. Ya, hidup sebentar, kemudian setelah itu mati. Atau setelah dipencet tombolnya, tombolnya rusak. Padahal dia memencetnya dengan dengan wajar, biasa. Tapi memang ya barang tersebut sudah lama, akhirnya rusaklah. Datang waktu rusaknya. Maka Apabila keadaannya demikian, dia tidak wajib untuk mengganti lampu. Tidak perlu dia merasa bersalah. Eh, lampunya saya rusakkan. Tidak perlu merasa seperti ini. Kenapa demikian? Karena dia dibolehkan untuk menggunakannya. Dan aljawaz syari'i yunafid daman. Ketika seseorang telah dibolehkan oleh syariat, Maka apabila ada kerusakan atau kehilangan Yang terjadi karena perbuatan tersebut Yang dibolehkan oleh syariat itu Maka tidak ada Tidak ada tanggung jawab untuk Menggantinya Contohnya lagi Apabila ada barang gadai rusak Kita Mau safar biasanya Yang terjadi tren saat ini ya Daripada eh, Mobilnya tidak aman di rumah ya Karena rumahnya akan eh, Ditinggal dalam waktu yang lama, ya misalnya ketika liburan akhir tahun ya atau liburan ketika lebaran ya. Banyak orang yang Menggadekan mobilnya. Akhirnya mobil tersebut ya akan dijaga oleh pegadaian. Akan dijaga oleh pegadaian. Pegadaian sudah berusaha untuk menjaga mobil itu dengan baik menempatkan di tempatnya yang eh, wajar. Tempatnya yang aman, tempatnya yang baik Qadarullah wa masya'afa'al Ternyata mobil tersebut Ya, secara eh, Sendiri ya, Rusak Misalnya akinya mati Akinya Kehabisan listrik Atau misalnya Ada konsleting Ada konsleting Ketika di tangan eh, Penerima gade. Akhirnya terbakar mobil itu. Maka secara hukum syariat, ya penerima gade tidak wajib untuk menggantinya. Secara syariat, ya penerima gade tidak tidak berkuajiban untuk menggantinya. Kenapa demikian? Ya, karena dia tidak bersalah di sini. <tuh> Dibolehkan oleh syariat untuk melakukan hal itu. Dia sudah menjaganya dengan baik. Dia sudah menempatkannya di tempat yang baik. Tempat yang wajar, tapi ya memang mobilnya seperti itu, ya. Akhirnya mobilnya terbakar. Dimanapun mobilnya, ya kalau keadaannya seperti itu akan terbakar. Kalaupun dia ditaruh di rumahnya, dia ditinggal dan dia safar kalau memang konsetting itu terjadi, ya akan terbakar, ya. Sehingga penerima gade tidak berkewajiban untuk menanggung kerusakan yang terjadi akibat sesuatu yang dibolehkan untuk dia. Ya, dia dibolehkan untuk melakukan hal tersebut menaruh mobilnya di tempat yang aman, di tempat yang baik, di tempat yang wajar. Ya. Berbeda kalau misalnya ya, mobilnya ditaruh di tempat yang panas dan penggadai ya tidak mau mobilnya ditaruh di tempat panas tersebut. Apabila terjadi kerusakan ya karena mobilnya ditaruh di tempat yang panas dalam waktu yang lama, maka pihak penerima gade harus mengganti kerusakan itu karena dia di sini melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat ya dia memperlakukan barang gade secara tidak tidak wajar <tuh> tapi contohnya lagi misalnya apabila ada orang memarkir mobil dia masuk parkiran Kemudian memilih tempat yang panas. Dia sendiri yang memarkirkan mobilnya di tempat itu. Dan dia, dia tahu kalau matahari sedang terik. Dan mobilnya tidak tahan panas. Kalau mobilnya kena terik matahari, maka bisa konsleting. Ada mobil-mobil yang demikian. Kalau keadaannya demikian Kemudian dia memakirkan sendiri mobilnya Menempatkan sendiri mobilnya Kemudian dia sudah membayar uang parkir ya, Kemudian dia pergi Dua jam kemudian dia kembali Ternyata mobilnya sudah terbakar Ya maka Tukang parkir atau pemilik parkir Tidak wajib untuk mengganti mobil itu Kenapa demikian? Karena tukang parkir atau pemilik parkir tersebut tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Sehingga dia tidak punya kewajiban untuk menggantinya. Contoh lagi kasus lain. Apabila ada orang yang yang bekerja sebagai perawat hewan. <tuh> dia bekerja merawat hewan piaraan ya di rumah orang atau di tempat orang misalnya eh, merawat sapi ya dia bekerja sebagai eh, orang yang memberikan makanan kepada sapi eh, membersihkan kandangnya ya dan dikaji dan sapinya banyak dia memperlakukan sapi-sapi tersebut dengan baik Dia sudah membersihkan kandangnya dengan baik Qadarullah wa masya'afa'al Tersebarlah wabah Sapinya mati semua Sapi yang berjumlah Misalnya sampai 100 sapi Kena wabah mati semuanya Padahal pekerja tersebut ya Tidak melakukan Sesuatu yang dilarang oleh syariat Dia melakukan tugasnya dengan baik dia melakukan tugasnya dengan wajar, ya. Maka petugas tersebut tidak boleh dibebani dengan beban harus menanggung misalnya kerugian, menanggung kerusakan, menanggung kehilangan. Ini bukan ya ya bukan sesuatu yang eh, diwajibkan kepada dia sehingga kita tidak boleh ya apabila itu adalah pekerja kita, kita tidak boleh memberikan hukuman kepada orang ini. Orang ini tidak melakukan apapun yang dilarang oleh syariat. Ya. Kalau misalnya pekerjanya bukan orang ini, pekerjanya adalah kita sendiri dan ada wabah itu, bukankah juga sama akibatnya? Sama. Akhirnya mati juga. Ya. Makanya itu bukan kesalahan dia. Maka tidak boleh kita membebankan ya sesuatu yang bukan karena kesalahan dia. Contohnya lagi, apabila ada kerugian dalam kerjasama mudah rabah, ya kita mempercayai seseorang, ya kita lihat orang tersebut ahli dalam bidang, misalnya bisnis barang tertentu. Saya misalkan ya, misalnya bisnis eh, minyak bumi. Bisnis minyak bumi. Dia eh, ahli dalam, eh, misalnya, membeli minyak bumi mentah, kemudian dijual kepada orang lain. Dia sudah terbiasa seperti itu. Tapi dia kekurangan modal. Akhirnya kita kasih dia modal Dia butuh modal berapa? Misalnya 10M Kita kasih 10M <tuh> Ini mudorobah ya Yang satu modal Yang satu murni kerja Satu murni modal Yang satu murni kerja Mudorobah <tuh> Dan orang ini sudah ahli Sekali sukses Dua kali sukses Ketiga kali Ternyata harga minyak di dunia Sedang anjlok-anjloknya Akhirnya Kita rugi Apakah Orang yang memutar uang tersebut Harus menanggung kerugiannya Kita katakan tidak Yang harus menanggung kerugian Dari sisi harta adalah Pemodal saja Walaupun Kerugian tersebut di tangan Orang yang memutar uang tersebut Kenapa demikian Al Aljawazus syari'i yonafi ad-daman apabila syariat telah membolehkan sesuatu maka syariat meniadakan kewajiban untuk menggantinya contohnya lagi misalnya petugas yang melakukan penyitaan dan pemusnahan barang terlarang dia memang petugas untuk itu dia petugas yang merazia barang-barang terlarang ya barang-barang selundupan barang-barang yang merusak masyarakat ya barang-barang yang dilarang oleh undang-undang ya dia mendapatkan barang-barang tersebut akhirnya disita kemudian dimusnahkan Dibolehkan tidak secara syariat kita katakan boleh seperti ini secara syariat Syariat membolehkan seorang penguasa untuk memberikan hukuman kepada rakyatnya apabila rakyat tersebut melakukan pelanggaran Maka konsekuensi dari kerusakan, ya konsekuensi dari perbuatan tersebut, ya perbuatan penyitaan yang berupa kerusakan dan kehilangan eh, tidak ditanggung oleh petugas, ya tidak dikatakan para petugas itu melakukan sesuatu yang diharamkan, ini keluliman, ya ini merupakan <tuh> sesuatu perbuatan aniaya kepada orang lain, tidak. Ya, syariat membolehkannya. Syariat membolehkannya. Sehingga, orang tersebut tidak wajib untuk mengganti barang-barang itu. Ya, karena kaedah ini, al-jawaz sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, maka itu menafikan kewajiban untuk menggantinya. Ya, inilah, Kaedah yang eh, bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkaif ilmu kita dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan menyebarkan ilmu ini dengan mudah kepada orang-orang yang sekitar kita. Amin, amin. Ya Robbil Alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammadin waala alaihi wasallam wa, ala wa, ala wa, wa man tabi'un bi ihsanin ila yamid din. Alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu atas penyampaian materi yang disampaikan Ustaz Dr. Muhammad Syafada ad taala dalam pembahasan dari buku Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita pahami dengan baik dan benar. Nah, khotir salam 'alaikum warahmatullah, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543 untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di lantai telepon 0218236543 halo ya silakan ya. salamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Uh, dengan bawa Timur. yang baru. Musim, di Pekanbaru. Iya. Pak Musin di Pekanbaru mohon maaf Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume uh, televisi atau radionya. Tentang meminjam ataupun meminjamkan. Ya, yeah. telah apa telah terjadi Sebelum minjam itu pihak meminjam juga mengasihi tahu bahwasannya itu kendaraan kurang oli mm -hmm. Terus dibawa langkah, uh, terus uh, artinya itu dipinjam katanya untuk jalan-jalan dekat yeah. Terus dibawa ke Pekanbaru. baru mm -hmm. Ujung-ujungnya mesin itu jim itu pertanyaan saya siapa yang menanggung jawab perusahaan itu ya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak Musin yang berada di Pakambaru atas interaktifnya dan silakan stud ya kalau kita eh, kalau saya pahami dari pertanyaan ya eh, orang ini ya meminjam Ya dan sudah dikasih tahu bahwa olinya eh, sudah sedikit, ya tinggal sedikit. Kemudian eh, orang tersebut mengatakan saya meminjam untuk jarak dekat saja. Tanya tadi pakai untuk jarak jauh, ya maka ini kewaliman. Syariat tidak membolehkan hal ini. Maka apabila ada kerusakan, ya dari akibat perbuatannya, maka dia harus menanggung kerusakan itu. Dia harus mengganti dia harus memperbaiki ya yang e, diakibatkan oleh e, perbuatannya. Kerusakan yang terjadi ya harus dia hilangkan. Dia harus berusaha untuk memperbaiki motor tersebut. Ya Allah taala alam kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Dia melakukan kezaliman di sini. Dia melakukan pengkhianatan ya. Sudah di berikan eh, pinjaman berupa motor, ya ternyata eh, malah mengkhianati izin tersebut, ya yang harusnya digunakan untuk jarak dekat ternyata digunakan untuk jarak jauh dan, dan akhirnya terjadilah kerusakan itu, ya maka peminjam ya wajib menanggung kerusakan itu, Allah taala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga Pak Musin yang berada di Pekanbaru dapat memahami jawaban dari Ustaz dengan baik dan benar. Nah, khotrol salam a'uzakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 dan kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan berkaitan dengan pembahasan fikih Islami. Silakan di 0218236543. Halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa Ciliana, di mana? Dari Siliana di Situbondo. Ya, silakan Ibu Siliana. Uh, ini Ustad hmm. mau melanjutkan yang kemarin itu tentang buah pedontung yang buah pedontung yang di, ada di pinggiran kuburan, hmm. itu kan jatuhnya ke kuburan kan nggak boleh ngejak kuburan. Terus kalau cara ngambilnya tuh gimana Ustad? Nah, itu kan katanya uh, dalam hukum Islam nggak boleh uh, masuk ke dalam kuburan kecuali Membuka, apa itu, melepaskan sandal gitu Ustaz Bagaimana itu Ustaz, maafkan solusinya Ustaz, seteran, jatuh Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tafadul Ustaz Ya Memasuki kuburan Ya, diperbolehkan oleh syariat Ya, memasuki kuburan Diperbolehkan oleh syariat Dan apabila Di kuburan tersebut yang kita melewati jalan yang memang dikhususkan untuk jalan kaki, ya, maka diperbolehkan juga menggunakan sandal, ya. Tapi tetap sebaiknya kita e, sebaiknya kita lepas sandal itu ketika masuk ke kuburan. <tuh> Kemudian e, bagaimana mengambil buah kedondong yang ada di e, atas kuburan, ya, e, tidak masalah kita naik ke pohon tersebut, ya, tidak masalah untuk kita naik ke pohon tersebut. Apabila misalnya tidak bisa naik, kemudian hanya dari bawah saja, kemudian menggunakan alat yang panjang untuk mengambil buah kedunung tersebut, maka dibolehkan asal tidak menginjak-injak kuburan. Maksudnya tidak menginjak-injak kuburan ini bukan tidak menginjak tanah kuburan tidak, tapi tidak menginjak kuburannya seseorang. Kalau eh, kawasan kuburan, ya tanah di kawasan kuburan boleh kita injak. Kawasan ya Tanah yang berada di awasan kuburan Itu boleh kita injak selama tidak ada Kuburannya Selama tidak ada Kuburannya, kalau ada kuburannya Maka tidak boleh kita menginjaknya Ya, tidak boleh kita Menginjaknya, ini dosa ya Karena ini tindakan e, Merendahkan e, Mayit yang dikuburkan di dalamnya Maka Ia berusaha lah untuk e, Berada di Antara kuburan-kuburan yang ada. Kalau kita misalnya eh, ngambil kedondong tersebut dari dari bawah ya. Ada celah-celah di antara dua eh, kuburan ya. Itu bisa kita gunakan untuk berjalan dan <tuh> eh, jangan sampai kita menginjak kuburan tersebut dan lepaskan sandal ketika itu. Lepaskan sandal ketika itu karena hari ini dianjurkan di dalam Islam wallahu taala alam. Nah, syukuran atas jawaban dari Ustaz. Semoga Ibu Siliana yang berada di situ Bondo dapat memahami dengan baik dan benar. Nah, pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang pengendara bermotor menabrak seekor kucing di tengah jalan? dan pengendara motor kemudian berhenti dan ingin menolong kucing tersebut akan tetapi kucing itu berlari sangat kencang sekali dengan kondisi kakinya yang sudah pincang ketabrak motor apakah pengendara bermotor berdosa ataukah tidak ustaz mohon nasihatnya ya e, apabila memang ya yang terjadi adalah pengendara motor tidak e, menyadari ya adanya kucing yang menyeberang ya maka tidak ada kesalahan bagi e, pengendara motor sama sekali ya yang salah di situ adalah kucingnya yang salah di situ adalah kucingnya <tidak> sehingga apabila ya ada keadaan yang demikian ya maka tidak perlu kita merasa bersalah juga tidak perlu ya dan kadang-kadang ya sebagian kaum muslimin ya meyakini sesuatu yang tidak berdasar sama sekali mereka meyakini kalau menabrak kucing itu nanti bisa kualat, akan ada hal-hal yang buruk yang menimpa dia ya. Ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersalah melakukan sesuatu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya me menghukum kita? Tidak mungkin. Bukankah ya? Bukankah eh, yang bisa mempengaruhi kita hanya Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mendaratkan mengendarai mobil ya atau mengendarai motor kita sudah berjalan dengan sewajarnya ya tiba-tiba kucing ya karena dia hewan tiba-tiba nyebrang Allah, ya engkau daruhullah kena roda kendaraan kita dan akhirnya kakinya ya, misalnya patah atau kakinya remuk ya seperti ini ya bukan kesalahan kita Sehingga kita tidak perlu merasa berdosa Ya karena memang kita tidak sengaja Dan Allah subhanahu eh, wa ta'ala Kalaupun Ya itu kesalahan Tapi karena ketidaksengajaan Allah memaafkan Ya Perbuatan tersebut Ya Apalagi pengendara tersebut Sudah berusaha untuk Menolong Menolong kucing yang Dia tabrak Tanpa sengaja Dan kadarullah Masya'afa'al Kucing tersebut Akhirnya malah Lari sekencang-kencangnya Ya sudah tidak perlu, tidak perlu kita kita kejar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang tetap menjaganya dengan baik. kadang-kadang eh, atau seringkali terjadi ya. Ketika orang dikagetkan dengan eh, kucing dia malah eh, terlalu kencang untuk mengerim Dia lebih Mendahulukan Menyelamatkan kucing Daripada menyelamatkan dirinya sendiri Atau bahkan bersama keluarganya Ya ini sesuatu yang Tidak benar Ya di sini Sebenarnya ada dua doror Ya maka kita harus memilih Doror yang lebih ringan Doror yang pertama Kucing tertabrak Tapi kita selamat keluarga kita selamat Doror yang kedua Kucing selamat tapi kita E, celaka dan keluarga kita celaka Harusnya kita memilih Doror yang lebih ringan Itu biarkan kucing tertabrak Karena tidak Sengajanya kita Dan kita tetap menjaga Diri kita dan keluarga kita selamat Itu yang harusnya Kita lakukan ya, tidak masalah kita e, Misalnya menabrak kucing ya Apabila karena ketidaksengajaan Berbeda kalau kita sengaja menabraknya Ini urusan lain ya tapi yang banyak terjadi adalah karena ketidaksengajaan karena memang kucing bukan manusia ya. Dia tidak bisa berpikir mana yang lebih aman bagi dia ketika keadaannya seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan jiwa kita, mengorbankan diri kita untuk menyelamatkan kucing, ya. Seharusnya sebaliknya, ya. Kita harus kita lebih wajib menyelamatkan diri kita, menyelamatkan jiwa kita daripada menyelamatkan jiwa kucing. Ya, kalau bisa dua-duanya maka alhamdulillah. Bisa dua-duanya maksudnya bisa menjaga kucingnya, bisa menjaga diri kita. Alhamdulillah itu yang kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa, kita dahulukan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan jiwa kita. Ya, Allah taala alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini Dan setelah ini kami mohon ikhtitam dari Ustaz Dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ibu mertua saya dulu seorang dukun Baru-baru ini datang orang yang pernah berobat sama beliau Lalu meminta kami untuk mengganti hutang atau uang maharnya Sewaktu dia berobat sama ibu mertua rahmahullah kami tidak mengetahui tentang mahar atau hutang itu sebelumnya dan tidak ada wasiat maupun bukti tertulis ataupun orang. Apakah kami wajib menggantinya, Ustadz? Mohon nasihatnya. Terima kasih. E, coba diulangi. E, saya tidak paham. Baik, e, kami ulangi pertanyaan dari hamba Allah, Ustadz. Dari... Ya, Saya mempunyai seorang ibu mertua yang sudah meninggal dunia rahmatullah, Dan beliau dulunya adalah seorang dukun Baru-baru ini datang orang yang pernah berobat Sama beliau, maksudnya sama ibu mertua yang sudah meninggal Kemudian beliau lalu meminta orang yang pernah berobat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 Saya bingung dengan pertanyaan ini, ya biasanya yang membayar mahar, yang punya kewajiban membayar mahar itu orang yang berobat. Tapi kok di dalam pertanyaan ini, ya orang yang berobat meminta eh, biaya mahar kepada dukun eh, tersebut. Ini yang saya tidak fahami dari pertanyaan ini, ya. Yang biasanya terjadi, ya, yang punya kewajiban membayar mahar <tuh> itu orang yang berobat, bukan dukun, ya, bukan dukunnya, dukunnya yang meminta, dukunnya yang meminta maharnya sekian. Kalau tidak ada mahar sekian, ya saya tidak bisa melakukan, ya, pengobatan itu, ya. Biasanya dukunnya yang minta. Ini kenapa kok malah yang berobat yang minta mahar? ini yang saya tidak bisa pahami dengan baik tapi ya e, ala kulli hal, ya apapun keadaannya ya orang yang meminta kepada kita tanggungan tertentu maka orang tersebut adalah orang yang e, berlaku sebagai mudda'i penuntut ya dia keadaannya penuntut maka Ketika keadaan dia sebagai penuntut Maka dia punya kewajiban Apa kewajibannya? Kalau ini tuntutan uang Maka kewajibannya dia Harus ada bukti yang pertama Misalnya hitam di atas putih Atau misalnya saksi Harus dua saksi Dua laki-laki Kalau tidak dua laki-laki berarti Satu laki-laki dua perempuan Kalau tidak demikian maka satu laki-laki saksi orang lain dan sumpahnya dia ya sumpahnya dia kalau dia tidak mendatangkan bukti yang seperti ini maka orang yang dituntut tidak berkewajiban untuk memberikan apa yang diminta dari dia dari dari pihak penuntut ya ya dia dia tidak mendatangkan bukti sama sekali bagaimana dia bisa menuntutnya <clears throat> dia tidak punya hak untuk menuntut apabila tidak datang dengan dengan bukti albayyinatu ala lamudda'i wal yaminu ala man angkar ya, Rasulullah SAW telah menyabdakan bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuntut sesuatu sedangkan orang yang dituntut dia bisa bersumpah untuk membebaskan tanggungannya, ya atau membebaskan tuntutannya, ya itu e, jawabannya, ya bahwa ketika kita dituntut untuk membayar sesuatu, kemudian tidak ada bukti realnya, tidak ada bukti kuatnya, bukti yang menunjukkan bahwa kita punya tanggungan, maka pada asalnya yang kuat adalah pihak yang dituntut. Yang kuat dalam keadaan seperti ini Adalah pihak yang dituntut Kenapa? Karena dalam Islam ada kaedah Al-aslu baru'atul dhimma Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan Maka selama tidak ada bukti yang kuat Yang eh, menunjukkan eh, bahawa seseorang memiliki tanggungan Maka eh, keadaan dia masih bebas dari tanggungan tersebut Ya Demikian yang bisa anak sampaikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah menjaga keistiqomahan kita hingga ajal menjemput kita. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.